Rahim kita fushiam takrif fushomi lugatan mutlakul imsaq waminhu gauluhu Taala an Syaida Maryam ini nazar rahmani Shoman falan bukan lima liyuma insya ta adapun takrif dari lafadz shom dari puasa lugatan di dalam arti bahasanya Lafad shawum adalah Mutlakul imsak Adalah mutlaknya menahan Lafad shawum Menurut arti bahasa Adalah imsak Menahan secara mutlak Jadi kalau orang menahan Itu adalah shawum Menahan dari makan Menahan dari minum Menahan dari tidur Itu namanya shawum secara arti lugotan Waminhu dan diantara alafat shawm yang memiliki makna imsah Adalah kauluhu ta'ala firman Allah ta'ala an sayyidatina Maryam Dari atau tentang Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran Ini sesungguhnya aku Nadartu bernadar aku lirrahmani untuk Allah Shawman, shawm, saya bernadar shawm untuk Allah Bukan lima maka tidak akan berbicara saya al-yaumah pada hari ini insian terhadap manusia Lah nadar shawm ini diartikan oleh para ulama Ay nadar tu saya bernadar Imsa kan menahan diri anil kalami dari berbicara Maka lafad di sini maknanya adalah imsak anil kalam Menahan dari berbicara Nah, karena itu para ulama fikih mengartikan Saum itu secara bahasa adalah Al-Imsak secara mutlak Menahan secara mutlak Kemudian Waminhu qawlus syair Waminhu dan diantara lafad Saum Yang maknanya adalah imsat Adalah perkataan syair Yang berupa Khailun Siakun Wa khailun Gairu sa'imah Khailun saekor kuda siamun atau soimun yang berpuasa maksudnya berpuasa ini yang tertahan makanya makna soim ini adalah yang tertahan karena secara lugat lafadz soum adalah memiliki makna imsak secara mutlak besaran lalu nah, kemudian lafadz soum secara syarat apa yang dimaksud soum secara syarat adalah al-imsaku anjami ilmu fattirat Adalah al-imsaku menahan diri Anjami ilmu fattirat Dari segala sesuatu yang dapat membatalkan terhadap puasa Yang dinamakan shoum secara syara adalah Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan terhadap puasa Makan, minum, berhubungan suami istri dan lain sebagainya Itu yang ditahan Menurut syar'an Soh menurut syar'an Kemudian Mintulu'ilfajri <main> Mulai dari terbitnya fajar sodih Ila guru bisamsi Sampai terbenamnya matahari Jadi waktu menahan Dari segala sesuatu yang membatalkan puasa itu Dimulai dari terbitnya fajar Sampai terbenamnya matahari kalau orang cuman menahan, makan, minum Dimulai dari terbitnya fajar Tapi tidak sampai maghrib lah itu namanya bukan shawm secara syar'i Atau dia menahan makan, menahan minum Segala sesuatu yang membatalkan puasa ditahan Tapi tidak dimulai dari fajar sotik Itu juga namanya bukan shawm secara syar'i Jadi shawm secara syar'i menahan segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa Dimulai dari terbitnya fajar sode Sampai terbenamnya matahari Kemudian tidak hanya itu Diniyatin maksusotin Dengan menggunakan niat yang sudah ditentukan Kalau orang cuma menahan diri saja Tidak makan, tidak minum dari fajar Sampai terbenamnya matahari Tapi dia tidak niat puasa Maka tidak dianggap puasa Itu bukan som secara syari. Hanya saja modelnya saja Sama seperti orang yang berpuasa Nah, tiga komponen ini Harus ada pada orang yang berpuasa Yang pertama Dia harus menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa Yang kedua Menahannya ini dimulai dari terbit Terbitnya Fajar Sode Sampai terbenamnya Matahari Dan yang ketiga Orang yang berpuasa yang melakukan seperti ini Harus disertai dengan niat yang sudah ditentukan Maka kalau orang Puasa dan niat, tidak jadi Puasa niat, jadi ini permasalahan ini kita bisa tarik kepada permasalahan orang yang sedang head Kalau orang yang sedang head, itu kan disunatkan kita tasapuh dengan orang yang berpuasa Orang yang head itu sunat dia untuk tidak makan, tidak minum, untuk menyamakan dirinya dengan orang yang sedang berpuasa Kalau tanpa niat, dia disunatkan tapi kalau disertai niat, maka dia hukumnya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, kalau orang head berpuasa, hukumnya haram. Ini perbedaan antara puasa yang disertai niat, puasa yang tidak disertai niat. Kalau orang head tidak makan dan tidak minum, karena niatnya nyata saja, tidak niat puasa, hukumnya ada masalah. Tapi kalau dia sampai niat melakukan ibadah puasa itu yang diharamkan oleh syariat karena dia puasanya sudah tidak dihukum Islam atau tetap dilakukan. Itu namanya dia bermain-main dengan ibadah yang fasidah. lah bermain-main dengan ibadah yang fasidah hukumnya diharamkan oleh syariat Islam.